Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa syukurlahu ala tawqeqihi wa amtinanih. Wa ashadu an la ilaha illallah dahu la sharika lah ta'ziman isha'nih. Wa ashadu anna nabiyana muhammadan abduhu wa rasuluh. Adda'i ila ridwanih. Wa ana alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa Allahumma 'allimna ma yanfa'una wadfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma rahmatakanarju wa la takilna ila anfusina tarfat ta 'ain Sagala puji bagi Allah SWT yang telah mengumpulkan kita di pagi yang mudah-mudahan diberkati ini di tempat yang mulia ini Yang mana kita berharap Dengan majlis ilmu ini Menjadi sebab Di antara sebab kita dimasukkan ke Dalam surga Allah SWT Dan Nabi SAW Pernah menjelaskan Bahwasannya jalan pintas Menuju surga adalah Dengan kita menuntut ilmu Seperti ini Man salaka tarifan Yal tani syufihi ilman Sahalallahu lahu bihi tarifan Ilal jannah Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan Menggerakkan kakinya dari rumahnya Menuju majlis ilmu Maka Allah akan Pintaskan jalannya menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala Maka Siapa yang ingin jalan pintas Menuju surga, maka dengan jalan menuntut ilmu inilah Karena dengan menuntut ilmu ini Kita mengetahui apa itu kebenaran Dengan menuntut ilmu ini kita mengetahui Bagaimana cara kita beribadah Kepada Allah subhanahu wa Wa dan seluruh Amalan akan diterima Kalau berlandaskan kepada ini Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan Untuk Nabi kita Muhammad Beserta para keluarganya, para sahabatnya Dan para pengikutnya yang setia Berada di bawah alman sunnah beliau Hingga akhir zaman Sejatinya yang Hendaknya duduk di sini Sekarang adalah Al-Ustaz Ujang Rahmat Salihinan Jalansiq Azizullah taala namun dikarenakan beliau memiliki jadwal di Al-Basam, jadwal mengajar, akhirnya beliau minta untuk digantikan pada jadwal yang ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan waktu dengan apa yang akan kita habiskan di satu jam ini. Para hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, yang mudah dan dah mati Allah SWT. Kita membahas satu kitab yang sudah dibahas beberapa kali daunnya. Sudah berapa kali daurah ini pak kitab ini? Dua atau tiga? Ya. Empat, ya, masya Allah. Ya. Keluar dari almatuk atau ya, di almatuk ini di samping kerja, InsyaAllah kerjanya juga berpahala. Kemudian diberikan bekal ilmu juga. Selesai beberapa kitab secara intensif. Ini merupakan penikmatan ilmu yang luar biasa. Kita masuk ke bab yang ke 42. Bab Allah rahimallahu taala berkata al Imam Al-Allamah Muhammad bin Abdul Wahab Al-Mujaddid bab Allah taala bab firman Allah swt, "Fala tajallulillahi andadan, wa antum ta'lamun." Allah swt menjelaskan dan janganlah kalian atau maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah sebutu-sebutu, sementara kalian mengetahui hal tersebut al musannif Rahimahumahut Ta'ala Sang penulis Rahimahumahut Ta'ala Beliau ingin menyempurnakan Bab yang sebelumnya Yang mana di bab yang sebelumnya Menjelaskan bahwasanya Tauhid itu akan tercoreng Walaupun hanya dengan ucapan Tauhid seseorang Akan tercoreng walaupun hanya dengan ucapan Maka di bab yang setelahnya ini Atau di bab yang bersama kita ini Al-Musannif ingin mengingatkan bahwasannya di antara sesuatu yang mencara yang tauhid ada beberapa lafaz juga selain yang sudah dipelajari. Allah SWT berfirman, "Fala taj'alulillahi andad." Dan. dan jangan kalian menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu. Anda dan disitu ada alif lamnya atau tidak? Ada alif lamnya atau tidak? Tidak. Itu namakan, dinamakan dengan istilah nakiroh dalam bahasa Arab. Dan di sini konteksnya penafian, peniadaan. Lah, jangan, larangan. Ketika ada nakiroh, yang tadi kata yang tidak memiliki alif lam, nakiroh. Dalam konteks pelarangan atau penafian, maka ini memberikan faedah keumuman. Saya ulangi, setiap ada satu kata yang tidak ada alif lamnya, setelah kata la, tidak ada kata katala, baik untuk meniadakan atau untuk melarang ini menunjukkan akan keumuman. Maka Allah melarang untuk menjadikan sekutu bagi Allah apapun itu bentuknya. Baik itu nabi, baik itu malaikat Baik itu pohon-pohon Kuburan dan seterusnya. Demikian juga Allah melarang kesyirikan Baik syirik besar maupun syirik Kecil Allah melarang baik syirik besar maupun syirik Kecil ya. Kemudian Di sini Allah SWT sedang menjelaskan kepada kita melalui ayat ini tentang hakikat tauhid. Yang mana di ayat yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman ya ayyuhannasu'budu rabbakum. Wahai manusia sembahlah Rabb kalian. Allah tetapkan siapa yang hendaknya kita sembah. Kemudian di ayat yang setelahnya yang bersama kita fala taj'alulillahi anda dan Maka jangan kalian jadikan sekutu Bagi Allah sesuatu Apapun -apa. Ini semakna dengan Ucapan La ilaha illallah Semakna dengan ucapan La ilaha illallah Kita harus meniadakan Seluruh sesembahan-sesembahan Allah, kita tidak boleh beribadah Kepada mereka dan kita tetapkan Ibadah itu hanya untuk Allah subhanahu Kemudian Qala Rahimahullah Ta'ala Qala Ibn Abbas radhiyallahu Radiyallahu Anhumma Al-Andad Hua Syirik Ibn Abbas menjelaskan Bahawa saya dimaksud dengan Al-Andad Di sini adalah Syirik Akhfa min dabi bin namli Lebih Tersembunyi dari perjalanan yang dilakukan oleh semut. Jejak langkah yang dilakukan oleh semut. ala Alasofatin sauda, di atas batu yang hitam. Bapak pernah lihat semut? Kira-kira kalau semut itu berjalan di atas tanah yang basah kira-kira terlihat tidak efek nih jejak kakinya terlihat tidak oleh kita tidak padahal kita ketahui sesuatu yang basah kalau kita injak itu akan lebih mudah memberikan efek jejaknya ya. syirik itu lebih tersembunyi daripada jejak langkah yang dilakukan oleh semut di atas batu bayangkan kita kalau melangkah di atas batu ada jejaknya atau tidak? Susah sekali terlihat jejaknya kecuali yang beratnya luar biasa ya seperti di Mekah itu ada makom Ibrahim ya tempat berdirinya Nabi Ibrahim sampai batu saja ada jejaknya. So ini kita kalau berjalan di atas batu tidak ada jejaknya, apalagi kalau semut yang berjalan di atas jejak batu yang hitam batunya, semoga Ditambah lagi dalam kondisi gelapnya malam, kira-kira terlihat tidak apa itu, semoga Ini kesirikan kondisinya seperti ini, kesirikan kondisinya sangat terselubung. Terkadang seseorang tidak merasa bahawasannya dirinya sedang terjerumus ke dalam kesyirikan. Fi zulmatil layu. Dalam kondisi gelapnya malam. Wahua an ta'bul. Di antara kesyirikan ini. Ibn Abbas menjelaskan. Yaitu ketika engkau mengucapkan. Wallahi wahayatika. Demi Allah dan demi hidupmu. Ya fulana wahai fulana. Wahayadi dan demi hidupku Ya Di sini Penulis ingin menjelaskan Di antara Bentuk kesyirikan, Yaitu Menjadikan sebuah bagi Allah SWT Di dalam hal Sumpah Karena di antara Bentuk Pengyaasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita hanya bersumpah dengan nama Allah saja. Ya. Oleh karenanya Ibnu Abbas memberikan contoh bentuk isyikan ketika seseorang mengucapkan demi Allah dan demi hidupku atau demi hidupmu dan Wataqul lola kulifahad laatan rusus. Demikian juga perkataan seorang yang mengatakan kalaulah bukan karena anjing kecil ini, niscaya maling akan masuk masuk rumah, ya, atau masuk eh, tempat penyimpanan hewan-hewan peliharaan. Walau lalu biok itu fit dari laatan dan kalau bukan karena bebek atau angsa niscah makin akan masuk. Kadar para ulama karena dua hewan ini yang kira-kira kalau ada orang asing masuk, kemudian dia bersuara itu apa? Itu? Soang ya kalau bahasa kita nya, bahasa Indonesia nya apa itu? Angsa ya. Kalau bebek mah dia bunyi terus. Ya, angsa, angsa. Demikian juga anjing. Ini dia akan bersuara kalau ada orang asing masuk ke rumah. Semua. Jadi kalau kita mengatakan kalaulah bukan karena anjing kecil ini atau bukan karena angsa ini niscaya rumah ini akan kembali. Jadi misalkan ketika angsa itu turun ini, kemudian kita keluar ternyata ada yang lain. Kemudian orang itu mengucapkan ucapan ini, maka ini merupakan bentuk daripada kesilapan. Wabarakatuh, Rasulullah SAW. Masha Allah, washyukkan. Demikian juga di antara bentuk kesyirikan yaitu perkataan seorang kepada temannya atas kehendak Allah dan kehendakmu. Ini juga merupakan bentuk daripada kesyirikan dan ini akan dijelaskan pada sekitar dua bab selanjutnya secara terperinci. Walaupun rojoli, lau lau mau dua bulan. Dan seperti perkataan seorang, kalaulah bukan karena Allah dan bukan karena fular. Kalaulah bukan karena Allah dan bukan karena fular. Kenapa ucapan seperti ini Dilarang Karena Di dalamnya Terkandung Yang pertama penisbatan Nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala Ini Terlarang di dalam syariat kita Menisbatkan suatu nikmat Kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian kenapa kalimat seperti ini terlarang juga? Karena di dalamnya terdapat kata-kata waw atau huruf waw. Waw dalam bahasa Arab yang dalam bahasa kitanya artinya dan itu terkandung unsur penyamaan. Zahabtu wa Ahmad. Saya pergi dengan Ahmad. Berarti sama-sama. Sama-sama pergi Akal tu wa Ahmad Saya dan Ahmad makan Berarti sama-sama makan Maka kata-kata waw Atau kalau dalam bahasa kita ni Dan itu mengandung Unsur persamaan dan ini Tidak boleh kita Ucapkan antara makhluk Dengan Allah subhanahu wa ta'ala terutama dalam konteks yang sifatnya mengandung unsur penyamahan atas kandangmu dan atau atas kandang Allah dan kandangmu ini unsur penyamahan maka ini jelas tidak boleh di dalam syariat kita terlebih lagi ya, kalau diyakini bahwasanya Zat itu, zat makhluk itu sama sebanding dengan Allah subhanamu wa ta'ala. Ini hukumnya syirik besar. Kalau dia kini misalkan atas kandang Allah dan kandangnya. Kemudian dia meyakini orang itu sebanding dengan Allah. Maka ini hukumnya syirik besar. Adapun kalau dia hanya mengucapkan atas kehendak Allah dan kehendak namun dia masih yakini Allah lebih mulia, Allah lebih agung, maka itu hukumnya syirik kecil. Maka jelas seorang tidak boleh mengucapkan ucapan seperti ini. Ini hukumnya haram. Kemudian ada Mengganti dari ucapan seperti ini Yang hukumnya boleh Yaitu Kalau kita ganti kata Waw atau huruf waw Dengan huruf summa Yang dalam bahasa kita Dan diganti dengan Kemudian Ini masih diperbolehkan. Jadi kalau kita katakan Kalau Allah bukan Kemudian simpulat maka ini masih diterpolkan. Karena summa ini menunjukkan akan urutan, berarti tidak sejajar. Berbeda dengan dan ini menunjukkan akan kesejajaran. Ini boleh. Dan ada yang lebih utama dari itu yang insyaallah kita akan pelajari hadisnya yaitu dengan kita mengucapkan masyaallah wahd atas kehendak Allah saja ini yang paling utama. Jadi kalau apa-apa itu kita katakan ini atas kehendak Allah saja ini yang paling utama. Jadi ada berapa tingkatan ucapan seperti ini pak? Ada tiga. Yang pertama apa? Haram kalau kita ucapkan atas kehendak Allah dan kehendak. Kemudian tingkatan yang kedua boleh kalau kita ucapkan atas kendat Allah ya kemudian ta'ala summa sulah kemudian sulah kemudian yang ketiga tingkatan yang paling afdol itu kalau kita ucapkan ya masyaallah wahdah atas kendat Allah saja Kemudian berkata al-musannif rahimahullah taala Jangan kalian Jagikan hal ini Kepada fulan Ini semuanya Bagian dari kesyirikan ya. Hadis ini dibaikan oleh Ibnu Abi Maka Ibnu Abbas ingin menjelaskan Bahwasannya seluruh Ucapan-ucapan ini bagian Dari kesyirikan Walaupun orangnya Tidak memaksudkan untuk berbuat syirik Seluruh ucapan Seperti ini merupakan Bagian dari kesyirikan Walaupun orangnya tidak sengaja Ingin melakukan kesyirikan ya. oleh karenanya, ya, kalau ada yang kita inginkan misalnya, ada sebagian daerah itu, mereka kalau berdoa, ya, kemudian diaminkan doanya, mereka mengatakan amin ya Allah, ya Rasulullah, ya Rabbal Aalamin. Sebagian daerah tempatnya sisa itu masih ada, sendiri. amin ya Allah, ya Rasulullah, ya Rabbal Aalamin. Maka kalau kita katakan Anda berbuat syirik dengan ucapan ini. Kemudian dia mengatakan saya tidak memaksudkan kesyirikan. Maka apa kita katakan? Tetap ini merupakan bagian daripada kesyirikan. Ucapan ini merupakan bagian daripada kesyirikan walaupun Anda tidak memaksudkan untuk berbuat syirik. Ya, ini dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Maka wajib bagi setiap kita untuk memperhatikan ucapan kita. Ketika kita mau berbicara, ini ada unsur fisik tidak? Ini ada unsur ya, rendahan kepada syariat atau tidak dan seterusnya. Oke. Ya. Kita ambil fa'idah dulu Dari kitab yang ditulis oleh Shasuala Al-Fawzan Yaitu kitab Al-Rakos Shafi di talking Apa yang bisa kita ambil fa'idah Dari ayat yang tadi disebutkan Yang pertama At-tahziru minasyirti Fil-la'ibad Larangan untuk berbuat syirik di dalam terikatnya Yang kedua, annal musyrikina muqiruna bi tauhidir rububiyah Bahwasanya orang-orang musyrik itu meyakini tauhid rububiyah namun mereka terjerumus dalam hal tauhid uluhiyah Kemudian yang ketiga an-syirkal asghar khafi jiddan wa qalla man yatanabbahu lahu Syirik kecil itu samar sekali dan sedikit sekali orang yang tahu tentang hal ini atau sedikit sekali orang yang dirinya merasa sedang melakukan syirik kecil, semoga bayangkan tadi banyak semut berjalan kalau berjalan di atas yang lembek saja tidak terlihat kita kalau berjalan di atas tanah yang lembek terlihat jejaknya. Bayangkan ini semut yang berjalan Kemudian berjalannya di atas batu Di atas batu yang hitam Dalam kondisi gelap malam Luar biasa sangat tersebut Maka kondisi kesyirikan Terutama syait-syait Ini sangat sekali Kemudian yang keempat Kewajiban kita Menjauhi Lafat-lafat Yang mengandung Kesyirikan Kewajiban kita Menjauhi Lafad-lafad yang mengandung Kesirikan Walaupun tidak kita maksudkan Walaupun tidak kita Maksudkan Ini Faidah dari Ayat dan hadis Yang barusan kita Sebutkan Jadi digabung itu faidah dari ayat dan hadits yang barusan kita sekian <coughs> Kemudian berkata Al-Musanni fi rahimahuhu ta'ala qala wa qila Allah wa an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqala man halafa bighayri Allah faqad kafara aw asyrak para waqtin wa hassanahu wa sahahu haqi Bergada Imam Al-Wujdi Sayy Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah S.A.W bersabda Barang siapa yang bersumpah atas nama selain Allah maka sungguh dia telah kufur atau syirik Hadis riwayat at dan dihasankan dan disahihkan oleh Al-Hakim. Dihasankan oleh at dan disahihkan oleh Al-Hakim. Ada sedikit yang perlu kita benarkan. Ya, kalau di bab jadi kitab Bapak itu tulisannya dari Umar bin Khattab. Ya, yang lebih tepat ya. ini bukan dari Umar bin Khattab, akan tapi dari Ibnu Umar kalau kita cek kitab-kitab hadis ini hakikatnya bukan dari Umar bin Khattab akan tapi dari Abdullah bin Umar anaknya dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala Maksud dari hadis ini bahwasanya Sumpah atas nama syaitu Allah Tidak diragukan lagi Ini kemungkaran yang Sangat besar Diharankan Secara ijma' Di atas kesepakatan Para ulama Sebagaimana ijma' Ini, kesepakatan ini dinukilkan oleh Ibnu Abdul Bar. Ubaydullah menukilkan bahwasanya para ulama bersetaka bahwasanya sumpah atas nama Sayyidullah ini terlarang haram. Ya. Apalagi di kita masih banyak ya. Demi Allah dan Rasulullah. Demi Allah wa Rasulullah dengan yakin Demi Allah wa Rasulullah. Saya tidak nyeri. Memang benar, mungkin dia tidak nyuri Tapi kalau dia ucapkan warasullah Ini bentuk dari Syirika <tuh> Dan Syekhul Islam betul -betul Menukilkan bahwasannya Ini juga kesepakatan Para sahabat Ini juga kesepakatan para sahabat Ya Dan Hal ini Didukung oleh beberapa dalil Keyakinan bahwasanya Bersumpah atas nama sayur Allah ini terlarang Didukung oleh beberapa dalil Yang pertama dalil Yang bersama kita ini Man halafadu ghairillah Fapadika fa'a'u as'af Barang siapa yang bersumpah atas nama sayur Allah Maka sungguh dia telah kufur Atau syirik. Demikian juga Di dalam hadis dari pulatihan al-juhaniyah bahwasanya ada seorang yahudi yang mana hadis ini insyaallah akan Bapak pelajari di bab-bab selanjutnya ada seorang yahudi berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam innakum tusyrikun Sesungguhnya kalian Wahid umat Islam melakukan kesirikan Takulun Kalian mengatakan Wal Ka'bah Demi Ka'bah Ini perkataan orang Yahudi Yang dibenarkan oleh Nabi SAW Bahwasannya sebagian kaum muslimin melakukan kesirikan Bentuknya apa? Bersumpah dengan nama Ka'bah Maka ini dalil yang kedua Bahwasannya Ya, ini merupakan bentuk Kesyirikan, karena Nabi SAW Tidak menikahi hal itu Nabi SAW menyetujui bahwasannya Ini merupakan bentuk daripada Kesyirikan Kemudian dalil yang ketiga Asal Yang disebutkan oleh Ibn Abbas Yang tadi atau barusan kita dengar Ya asal dari Yunus Abbas, ya. yang mana itu apa? Perkataan Yunus Abbas apa? Wallahi wahyatiqat, ya. Wallahi wahyatiqat di hadis yang sebelumnya tadi kita sudah belajar. Kemudian Dalil Yang beberapa Kita cukup ya Tiga dalil saja Ini cukup untuk Meyakinkan kepada kita bahwasanya bersumpah atas nama Selim Allah ini syirik Sebagian Ahlul ilmi sebagian ulama sampai-sampai mengatakan bahwasannya bersumpah dengan selain Allah semata-mata ini syirik besar. Subhanallah Sebagian ulama mengatakan ucapan wanabi wahyati wal amanah demi nabi demi hidupmu demi amanah bersumpah dengan nama sih Allah ini merupakan syirik besar, semuanya. Akan tetapi mayoritas para ulama mengatakan bersumpah atas nama sihul hukumnya syirik kecil, ya. Dan sholawat yang lebih kuat pendapatnya. Apa alasannya? Ada beberapa alas. Yang pertama. bahwasanya ucapan Ibnu Abbas yang tadi sudah kita pelajari itu beliau menghukumi disamakan dengan ucapan-ucapan yang hukumnya syirik kecil laa ilaaha wa fulan wafulan wa fulan jadi Ibnu Abbas mentarakan ucapan Sumpah dengan selain Allah istirakan dengan ucapan-ucapan yang hukumnya syirik kecil. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua bahwasanya ucapan Sumpah dengan nama selain Allah, itu terkadang diucapkan oleh para senior Sahabat sebelum datangnya Nabi. Jadi ucapan seperti ini, wadabi atau wahyatin demi hayat demi kehidupanmu. Ini diucapkan oleh para senior sahabat. Sebagian senior sahabat sebelum turunnya pelarangan. Di antara mereka adalah Ubaid bin Fakratul Umrah. Maka ini menunjukkan bahwasanya hal ini sangat jauh kalau dikatakan sebagai syirik besar. Karena kibarul sahabat ya mereka ya jauh sekali dari yang namanya Syirik besar Ini jelaskan oleh S.A.W. sendiri di dalam Salah kita tahu Kemudian yang ketiga Alasannya Nabi S.A.W. Tidak menetapkan perkara ini digolongkan ke dalam jenis syirik besar. Nabi saw tidak menggolongkan perkara ini menjadi bagian daripada syirik besar. Maka yang lebih dekat, walaupun bersumpah atas nama Nabi ini syirik kecil kecuali, ada kecuali apa? kecuali kalau dia bersumpah dengan selain Allah, dengan meyakini zat yang dijadikan sumpah ini lebih agung dari Allah subhanahu wa ta'ala jadi kalau dia meyakini zat yang dijadikan media bersumpah itu lebih agung dari Allah maka ini syiriknya syirik Besar. seperti yang dilakukan oleh sebagian manusia bahkan saya sendiri Asindiput sendiri pernah cerita ya ada seorang yang dia telah bertobat dari satu kelompok syirik. Dia mengatakan bahwasanya ya dulu kalau ada dua orang yang bersengketa Yang mana dulunya dia itu Termasuk ketua dari kelompok itu Maka ketika ada dua orang yang bersengketa Kalau dia suruh Orang yang bersengketa itu Untuk bersumpah dengan nama Allah Maka akan sangat mudah sekali dia Untuk bersumpah dengan nama Allah Walaupun dia sangat tahu Dia sedang berjusta Sheikh ini tahu dia sedang berjusta Namun dia mudah saja bersumpah dengan nama Namun kalau dia diajak ta'am, sini. Kemudian dia diajak untuk bersumpah di sisi kuburan Sheikh. Di sisi kuburan wali. Kemudian dia katakan, aku sumpah sekarang. Sumpah dengan nama wali ini kalau kamu memang benar. Maka kata Sheikh Sindri, orang ini tidak bisa mengucapkan satu patah. Kataku, suami. Menunjukkan apa? Orang ini mengagumkan wali Lebih daripada mengagumkan Allah SWT Dia berani untuk berdusta Dengan nama Allah Namun tidak berani untuk berdusta Dengan nama SWT Maka kalau kondisinya seperti ini Ini syiriknya syirik besar ya. Kalau hal seperti ini Tidak syirik besar maka Yang seperti apa lagi? kita bisa ya mengetahui syirik besar Dan subhanallah, ada sebagian orang yang mengatakan syirik kepada selain Allah, ini hukumnya makruh. Sebagian orang mengatakan syirik dengan nama selain Allah ini hukumnya Makruh, ya Allah yang ajaib. Sungguh ini perkara sangat menakjubkan. Bagaimana dikatakan makruh? Adalah Nabi saw mengatakan fakade kafar au ashroq. Sungguh dia telah makasir atau syirik semua. Bagaimana mungkin sesuatu yang dihukumi oleh Nabi saw sebagai kesyirikan atau kufuran dimulai sebagai sesuatu yang makruh? Ini ya sesuatu yang sangat jauh dari kebenaran. Mereka berdalil dengan beberapa dalil. Jadi orang yang salah itu kan punya dalil, jangan sangka. Fir'aun saja yang mengaku dia adalah, ya, Robnya alam semesta ini, ya, itu merasa di atas kebenaran, merasa di atas kebenaran. Ya Fir'aun mengatakan Wa qala allazi Atau ya wa qala allazi Ich warte jetzt Fir'aun ma urikum illa ma ara Berkata Fir'aun Tidaklah aku memperlihatkan kepada kalian kecuali apa yang menjadi pendapatku. Wa ma akhdhikum illa safila rasyah dan tidaklah aku menunjukkan kepada kalian kecuali jalan yang terbaik. Subhanallah. Firaun saja itu merasa di atas kebenaran. Makanya kalau kita mau menasihati jangan kita katakan, "Pak, Bapak ini di atas kesesatan." pasti marah orang itu karena orang itu tidak terima kalau dia dikatakan sebagai orang sesat. Namun kita katakan bahwa ini salah, Bak, ini dilarang oleh habis Allah malik ma ini Karena Fir'aun saja mengaku di atas kebenaran, apalagi selain Firouz. Ya, apa yang dijadikan dalil oleh orang-orang yang mengatakan sumpah selain Allah itu? terkorel. Yang pertama atau diantara dalil mereka, bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu terkadang bersumpah dengan nama selain Allah Allahu. Dalilnya apa? Perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kuat atau tidak ini? Kuat kalau orang yang tidak faham. Oh, maksudnya dalilnya hadis. Ya. Apa itu? Hadis dari Tolha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Yang mana hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan Muslim. Masyaallah. Sandarannya apa? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim kuat sekali. Ana anarujulah arobian jauh dari Nabi Sallam. Yes, Alang Alang Bismillah. Ada seorang Arab Baduy datang kepada Nabi Sallam ingin bertanya tentang Islam. Maka Nabi Sallam menjelaskan. Di antara perkara Islam ini adalah Qomsun Salawatin fil Jum'ah wal Laylah lima salat yang dikerjakan sehari semalam. Maka orang Arab baru itu bertanya, hal alaiyah wa atau hal alaiyah wa apakah saya diwajibkan salat selain lima salat ini? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, La tidak. Dan ini hadis yang didatangkan dari oleh cumbur ulama bahwasanya salat yang wajib itu hanya lima saja. Walaupun sebagian ulama mewajibkan salat yang lain seperti salat fitirnya atau salat salat. Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Sumb Masia Waszaka Ilahi." Kemudian Nabi Sallallam menjelaskan tentang solat, zakat dan sebagainya. Kemudian berkata orang Arab badui itu, "Wahai, la azidu ala hada, walla antus." Kata orang Arab badui ini, demi Allah, saya tidak akan menambah hal-hal ini. Ya, jadi dia hanya akan mengerjakan rukun Islam saja, solat, puasa, haji dan sebagainya. Kemudian dia mengatakan demi Allah saya tidak akan tambah tidak akan kurang. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika orang itu pergi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Af lah wa abihi insodan. Sungguh dia telah beruntung kalau dia jujur. Beruntung itu maksudnya apa? Kalau dikatakan dia beruntung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berarti dia akan masuk surga. Ya. Jadi kalau kita Senantiasa istiqomah dalam hukum Islam maka insyaallah taala ya akan dipermudah untuk masuk surga selama menghindarkan kesulitan. Namun bukan berarti kita meninggalkan perkara yang sunnah, ya karena sungguh kita tidak tahu apakah kewajiban-kewajiban kita ini sudah diterima atau tidak. Ya. Jadi di sini Nabi Sosam mengatakan aflaha, sungguh beruntung waabihi demi bapaknya. Berarti Nabi Sosam di sini bersumpah dengan bapaknya in sodat. Oke, okay. bagaimana cara kita menjawab dalil yang dijadikan oleh mereka yang mengatakan bahwasanya bersumpah dengan nama sang Allah itu makruh saja tidak haram tidak. Ada beberapa jawaban yang disebutkan oleh Syekh Salahuddin di Hafizullah taala. Yang beliau rukil dari beberapa ulama. Yang pertama, lafaz wa abihi di sini tidak tepat. Tapi yang tepat adalah wallahi. Aflaha wallahi insaallah. Tulis -tulis tulisan wa dengan wa mirip ya. Wa alif ya lam lam ha. Wa alif kemudian ba ya ha. Ya jadi bentuknya sama seperti itu ya. Namun beda tinggi hurufnya saja. Dan beda titiknya. Dan di zaman dulu ya, titik itu terkadang tidak ada di kitab-kitab. Maka sebagian ulama mengatakan ini kesalahan dari penulis hadis. Harusnya tulisannya wallahi bukan wa haditsu. Namun kata saudara saya ini kurang tepat. Ini kurang tepat. Walaupun ada kemungkinannya, tapi ini kurang tepat. Karena kalau ini dibuka, maka setiap orang yang ingin melakukan kesahihan tinggal katakan ini tulisannya salah. Padahal ini hadis yang ada dalam kitab sahih Bukhari dan Muslim. Ini yang pertama. Yang kedua, pendapat yang kedua mengatakan bahasanya <tuh> ucapan wa'abihi di sini bukan sumpah, tapi penekanan. Ini pendapat yang kedua. Wa'abihi demi Bapakku ini bukan sumpah, tapi penekanan. Namun kata sosyalisti ini juga sama tidak tepat karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk bersumpah dengan Sayin Allah. baik dalam rangka penekanan maupun dimaksudkan untuk sumpah selama lafadznya itu untuk menunjukkan sumpah maka itu terlarang. <tuh> ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membeda-bedakan antara yang ditujukan untuk penekanan atau sumpah. Kemudian yang ketiga pendapat yang ketiga bahwasanya hadis ini dimansuh dihapus ya, hadis ini dihapus oleh riwayat yang lain dan pendapat ini cukup kuat pendapat ini cukup kuat kenapa karena di sana terdapat riwayat di dalam sahih bukhari dan muslim dari ibnu umar radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata kanat quraisyu tahlifu bi aba'iha dulu orang-orang quraisy itu suka bersumpah dengan bapak-bapaknya wallata wal atau wal-muttaliban sirustah Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la tahlifu biabaikum Maka Nabi sallallahu mengatakan jangan kalian bersumpah dengan dengan bapak-bapak kalian Ya jadi perkataan sebelumnya ini menunjukkan bahwasanya ya Sebelumnya itu orang-orang Quraisy suka bersumpah dengan bapak-bapak mereka, namun dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Pelarangan itu datangnya lebih belakangan dari ya pembolehan atau ucapan Nabi Shallallam wa Abihi demi bapaknya. Ya. Karena kan kalau mau menghapuskan hukum itu harus tahu mana yang lebih belakangan yang datang belakangan itu yang menghapus menghapus hadis yang terdahulu, yeah. ini cukup kuat. Namun yang lebih tepat adalah pendapat yang ketiga ini bukan mansuh, tapi bisa saja kita katakan ini mansuh. Namun yang lebih tepat bahwasanya lafadz waabihi ini saat apa lagi ini saat dia ya? bahatang nih. Sudah belajar-belajar syajj ini ya. <tuh -tuh. Bang bangumu ada bangumu? Oh sya Allah. apa-apa ya. Ini dikha'ami saja. Namun sya Allah dikha'i. Syajj itu apa? Satu lafad. Yang dikeluarkan oleh perawi yang lemah. Menyelisihi uh, perawi yang siqam. Menyelisihi perawi yang lebih siqam. Misalkan fulan, ini siqof, terpercaya, namun ucapannya ini menyelisihi orang yang lebih terpercaya lagi. Maka ini diistilahkan syad di dalam ilmu hadis. Dan syad itu hukumnya da'if. Syad ini hukumnya da'if. Dan kata-kata wa'abihi itu syad. Karena diantara Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim Yang menyebutkan Wa'abihi hanya satu Yang menyebutkan Wa'abihi hanya satu Adapun sisa kata-katanya Tidak menggunakan kata Wa'abihi Demikian juga di sana dari riwayat yang lain Dari Malik dan dari Ibn Ja'far Itu ya, Yang dari Malik dan Ibn Ja'far Tidak ada kata-kata Wa'abihi Aflaha insadah Seperti itu saja Adapun riwayat dari Ibnu Ja'far saja itu ada kata-kata wa'abihi. Maka bisa kita ketahui yang lebih kuat hadis yang tidak ada tambahan wa'abihi. Ya, ini di antara cara pentakhihan di dalam ilmu hadis. <tuh> Jadi tetap hukumnya apa? Bersumpah dengan nama Allah. Jadi mafruh? Tidak, haram tetap. Ya. Karena kata-kata wa'ad itu di situ imam mansuk terhapus hukumnya atau sah atau salah. Baik. Dan nanti selaras dengan tegasnya mengatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim dan Bukhari, "Man kana halifan falyahlif billah aw liyasmu." Barang siapa yang mau bersumpah, maka bersumpahlah atas nama Allah itu diam saja. Maka ini hukum dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau kita mau bersumpah. Kalau ada yang mengatakan bukankah Allah suka bersumpah dengan makhluk-makhluknya? Berarti kita boleh juga dong bersumpah dengan makhluk-makhluk Allah. Kan kita mengikuti Allah. Wal shamsi wa buhaa, wal qamar idzatara. Apa jawabnya? Ya, kita katakan ini hukumnya beda. Allah terserah Allah mau bersumpah dengan apa. Dan ketika Allah bersumpah dengan sebagian makhluknya ini menunjukkan akan keagungan makhluk tersebut. Adapun kita harus mengikuti syariatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk bersumpah kecuali hanya dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian berkata al-rahmanirrahim Allah taala wa qala bin mas'ud radhiyallahu anhu la an ahlifa billahi kadiban ahabbu ilayya min an ahlifa bighairihi sadiqan sungguh kalau saya bersumpah dengan nama Allah tapi saya berdusta itu lebih saya cintai daripada saya bersumpah dengan selain Allah dalam kondisi jujur ya mas'ud mengatakan kalau saya bersumpah dengan nama Allah dalam kondisi berdusta itu lebih saya cintai daripada bersumpah dengan selain Allah dalam kondisi jujur. Ya, sebelum kita jelaskan maksudnya, kita harus pahami kata-kata ahabu lebih saya cintai. Ahabu di situ bukan berarti Ibnu Mas'un ingin menjelaskan bahwasanya Kedua hal itu dicintai oleh beliau Kedua hal itu boleh tidak Beliau hanya ingin sedang menunjukkan bahwasanya yang satu Ini lebih mending keburukannya Daripada yang kedua Bukan berarti dua-duanya Atau yang salah satunya boleh tidak Karena apa? Karena ketika seorang Bersumpah dengan nama Allah Dalam kondisi berdusta Maka dia Memiliki kebaikan Tauhid Dan memiliki Keburukan dusta Bersumpah dengan nama Allah Yang Berdusta, dia memiliki kebaikan Tauhid, pahala tauhid Namun dia terjerumus dalam dosa Dosa Sementara orang yang bersumpah dengan nama sains allah dalam kondisi jujur berarti dia memiliki keburukan apa syirik dosa syirik dan dia memiliki pahala jujur pertanyaannya pak pahala mana yang diterima pahala jujur dengan dicampur kesyirikan atau pahala tauhid dengan dicampur kedustaan pahala tauhid lusas Orang berbuat baik sebetapa pun hebatnya dia, kalau dicampur dengan kisikan hapus semuanya. Maka ya perkataan ibu Masud ini sangat benar. Bahwasanya orang bersumpah dengan nama Allah berdusta itu masih jauh lebih mending daripada bersumpah dengan nama selain Allah dalam tradisi jujur. Karena beliau sendiri ya yang meriwayatkan hadis. Manhalafah على يميني يقطع بها مال رزقني هو فيه كاذب لا ينطق وهو عليه متبان. Hadis yang menunjukkan bahasanya beliau mengharangkan bersumpah dengan nama Allah walaupun dia berdusta adalah hadis yang beliau ribaikan sendiri. Barangsiapa yang bersumpah dalam rangka mengambil harta orang lain sementara dia berdusta Maka dia akan bertemu dengan Allah dalam kondisi dimurkai. Ibn okay. Masud menghukumi orang yang bersumpah dengan nama Allah, tapi dalam rekam mengambil hak orang lain, maka dia akan dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wala Azifa kemudian dari Azifa dengan sah serlah. Jangan kalian katakan, maşa Allah wa shahadulah, walaqin pulu maşa Allah firman Jangan kalian katakan. Demi kandang Allah dan kandang Allah Akan tetapi katakanlah Atas kandang Allah dan uh, Kemudian kandang Allah Ini sudah kita jelaskan tadi Dan akan diperinci di bab-bab yang setelahnya. Demikian juga Wajah Ibrahim an-nafaih Annahu yakra'an yakula'rajul A'udzubillahimabik Wayajus an-ya'ul Billahi sumabik Demikian juga dari Ibrahim an-nafaih Kebawasannya beliau membenci seseorang mengucapkan aku berlindung kepada Allah dan berlindung kepadamu. Ya, akan tetapi boleh kita ucapkan aku berlindung dengan Allah kemudian dengan dengan dirimu dan berlindung dengan sen Allah ini boleh dalam hal yang sifatnya lahiriah. Adapun yang sifatnya batiniah ini haram secara mutlak. Kalau orang ingin mencari pelindungan kepada sen Allah yang sifatnya Amalan hati maka ini tidak boleh. Adapun hanya untuk mencari pertolongan, ya, mengangkatkan barang yang berat dan sebagainya maka diperbolehkan. Ya. Mungkin ini yang bisa kita teraskan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah semoga cahaya menjaga takdir kita dan menjauhkan kita dari setiap kesyirikan, baik sedikit -syir maupun syirik besar. -syir. وصلوا warahmatullahi wabarakatuh. dat ada Oh kau mana ni? Oh yeah. uang. Santai. Ayuk. Ha? Pak. Sampah na. Oh, tas. Lugas ya, harus kena. Oh, iya, terus. Iya, opam itu, tong. Iya, tas arawon arsip kantor tanggo super tanggo itu pribadi ya jelas nih oh, mm -hmm. di bagian pendidikan sek ayah atau kartu pang BB tadi terang anu charge jadi kan itu kasihkan dokumen kartu keterangan nunggang dia motor itu dimotang pembuatan jam oh satu cabang di sana anu kedua pokok itu doka agenda di bagian 1